Selamat pagi Pak Ferry Ya silahkan komentar n ya Pak Ferry Mbak, kalau saya sih Setuju dengan dipilih langsung lah Soalnya kalau dipilih sama BPRD juga takutnya ntar Gak bener, dari presiden juga sama Sedangkan dipilih langsung aja Masih bisa kacau, apalagi kalau dipilih Dengan dua pilihan Yang dua itu, pasti Susah bener, mungkin、hmm. bener. Gitu. Saya rasa itu aja Terima kasih. Baik, Pak Harko Selamat pagi begini, ini kelihatannya kalau a pola a p p e m e n a n g dipilih, mana aja sebenarnya sama aja, tergantung dari hati pemimpinnya, mau mementingkan rakyat, atau memikirkan、e, apa namanya、e, diri sendiri, atau kantong sendiri atau patah sendiri, atau dalam i s t i l a h n y a bajak laut korupsi, penyamun, semacam itu contohnya a j a negara China ada negara komunis, kita kan gak suka kan dikomunis kan dulu kan komunis, gak beragama, nyatanya d a maju rakyatnya juga maju kita negara yang katanya beragama demokrasi terlalu meninggikan masalah demokrasi demokrasi murni hancur lebur seperti ini jadi semuanya tergantung pimpinannya pimpinannya bajak laut atau memang、e, memikirkan rakyat itu aja makasih baik terima kasih Pak Eko pagi, pagi silakan h komentarnya menurut pendapat saya b lebih bagus presiden aja yang angkat gubernur bu karena itu b a w a a n dia karena kalau tidak presiden KKN itu makin parah dan sosial kehidupan masyarakat di bawah itu bisa diubuk-ubuk artinya masyarakat di bawah itu bisa diadu domba bu antara sesama pemilih itu kita belum kuat lah bu mengatasi hal itu dan kalau pemilihan rakyat atau DRD p pun konco-konconnya sangat banyak bu. jadi di dalam pemilihan itu tidak ada fair dan kos yang Begitu tinggi untuk pemilihan itu, bisa miliar-miliar, dan siapa yang menang pun bisa dimusuhi oleh yang kalah. Sehingga timbul konflik-konflik g r u s s r o s yang perlu diperhatikan. Jadi saya pikir lebih baik biar Presiden aja yang letakkan. Jadi biaya bisa mengurangi untuk kehidupan rakyat b a w a Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Eko. Pak David, silakan komentar Anda. Ya, kalau menurut saya sih, kita simple simple aja. Kalau rakyat itu kan suara hati, suara tukang juga. Kalau kita lihat d alam demokrasi kita itu katanya menurut mereka u d a h sejuruh lebur seperti ini. Karena korupsi, karena KKN, karena segala macam lah untuk yang tidak dipercaya oleh rakyat. Ya rakyat sendiri itu yang p u n y a hak daulat untuk memilih. Nah k i r a k a begitu yang harus dijalankan sementara di Indonesia seperti itu. Ya, n g r a k s i h Baik, terima kasih. t o n t o n s e l Selamat pagi.、Adi. t a p i p a t FM Waduh,、oh, negara kita ini t a m a h gak karu-karuan ya Sebelah kangen ini Balikin ke z a m a n dulu aja deh Kalau rakyat ditanya Rakyat jawabnya satu Yang penting g u a enak makan, enak hidup Cari duit gampang Gak sekarang, sekarang mah dikit-dikit Pemilu, DPRD Bupati pemilu, presiden pemilu, gubernur pemilu Ujung-ujungnya kalau kalah rusuh Rakyat dibikin susah, mau cari duit kita yang mau bisnis juga Waduh, jangan-jangan kalau g u a invest duit Ntar besok rusuh, gue gak bisa Kapan g u a mau balik modal, enakan kayak jaman dulu Mana presidennya kayak sekarang Kayak kemarin, belum apa-apa dia ngeluh Katanya gubernurnya sama bupatinya gak bisa koordinasi dengan pusat ...tambah konyol kan... ...balikin ke kayak dulu deh... ...semua itu dari niat awal kok... ...kalau kita niat awalnya mau bener-bener... ...kalau masalah korupsi apa... ...coba yuk lihat di Singapur... a ...Singapur a kalau yuk bicara masalah politik... ...itu n gak g ada orang mau denger... ...tapi kalau yuk ke Singapur... a ...bicara talking about business... ...about ekonomi... ...semua juga orang interest gitu... ...jadi tolong deh... ...balikin aja ke z a m a n t a t a Harto dulu... ...kita ini musti otoriter... ...mesti dipegang militer... Gerakan disiplin nasional semua jalan k r a s Pak Harto kedua datang Baru bisa hidup ini Thank you. Baik, terima kasih Pak Anton dan Bapak Freddy Silahkan komentar Anda Ya, kalau menurut saya Lebih baik dipilih langsung oleh presidennya ya Soalnya gini aja mikir deh Kalau kita jadi presiden Kita pasti mau orang deket kita dong Semua yang duduk Paling nggak kita bisa atur gitu loh Tapi kalau dari misalnya kayak d e m o k r a t Dari PDIP dari mana yang naik itu ribet, itu kan udah satu konsekuensi pada pemilihan umum yang besar mereka kalah. Nah tim ini kan harusnya kan seluruh Demokrat itu yang harus、uh, ini dipilih gitu. Paling e nggak yang inilah jangan yang oposisi. Kalau e nggak repot nanti presidennya datang ke daerah aja b a g u t a n n y a tuh sudah beda g i t u l o h Bagusan sih gitu, You coba lihat sekarang kan kacau balau, apalagi mobil kada, mesti keluarin duit banyak, pasti kan dia mau dapat r e t u r n Orang itu hari pemilu aja ada yang keluarin buat pompa air p a k kalah ditagi Terima kasih Baik, terima kasih Bapak Victor, selamat siang Selamat ya Silahkan Pak Kalau saya lebih ketujuh di depan presiden Karena apa? Kalau pilkada itu kan jayanya mahal Ya、hmm. Itu saja Pak Victor, terima kasih Bapak Oscar,、selamat、komentar Anda Pak、ya. Selamat siang Bapak ya, Menurut saya ini Pemilihan secara、uh, pilkada ini yang perlu dipakai adalah sistemnya dan peraturannya bisa saja、nah, pemerintah tempat t u n pada presiden itu saja baik terima kasih Pak Oscar Bapak Abu Bakar silahkan komentar Anda ya terima kasih selamat pagi Assalamualaikum semua untuk pendengar radio bisnis、uh, ini kalau saya ya kayaknya itu lebih cocok dipilih langsung oleh presiden、okay. alasannya kalau gubernur dipilih、okay. saya Uh, atau lain partai dengan Bapak Presiden Itu kebanyakan yang saya tahu ya Itu jalannya aja gak mau dibetulin s e o l a h o l a Gubernur Banyakan jalan-jalan rusak Lalu misalnya Infrastruktur kebanyakan tuh gak, gak beres lah gitu Sehingga tidak ada kerjasama antara Gubernur dengan Presiden Baik Mbak, gitu aja Mbak Baik, terima kasih Pak Abu Pak Robin, p e n a e l p a n terakhir, silahkan Pak Robin. i Ya, mendingan、uh, pemilihan itu langsung oleh rakyat. Paling nggak rakyat itu bisa merasakan、uh, uangnya sebelum penguasanya dulu merasakan uangnya, ya kan?、Hmm. Jadi,、uh, ya lebih baik pemilihan langsung. Bagus,、hmm. selamat siang. Silahkan Pak komentar Anda. Ya, sebenarnya nggak ada yang bagus ya. Jadi mendingan kita nggak akan milih aja. Karena kalau d i t i r u juga semuanya sama orang-orang itu lagi, itu lagi, itu lagi. Sebenarnya yang, yang perlu diubah itu partainya. Kenapa? Karena partainya itu yang sumber korupsi. Jadi orang mau masuk partai mesti nyogok, mesti ini, mesti itu. Jadi sebenarnya kalau ada nggak partai yang nggak pakai uang, itu aja. Jadi orang kerja perlu diundang. Profesional, siapa s aja. Jadi Amerika kan p a r l e m e n nggak digaji itu. Terima kasih. Pak Yono, selamat siang. Ya, selamat siang. Silahkan Pak, komentar Anda. Ya, komentar saya bahwa pertama, yang namanya demokrasi yang... 日イの人たちは、それは大阪の人たちです。 Yang terjadi bahwa yang menikmati perubahan itu adalah elit-elit bukan rakyat Sedangkan definisi demokrasi itu adalah untuk perubahan kebaikan rakyat atau masyarakat Jadi intinya kalau kita melihat sekarang ini、uh, Kepentingan negara secara nasional itu d i n o m o r d u a k a n Dan masalah pemilihan gubernur atau kepala daerah ya Itu harusnya diwacanakan dan d i buat secara ini ya, a h a jelas bahwa pertama itu mereka bekerja tanpa diganggu dan bisa melakukan apa saja yang s e s u i y a di oleh ini ya eksekutif yang ada di atasnya lagi, yaitu pertama pemegang pemilu presiden, jadi dalam hal ini adalah presiden dan、uh, selanjutnya bahwa pertama klasifikasi ke,、uh, kepala daerah itu harus yang mempunyai latar belakang katakan